Yuk, dukung UVTV Dengan belanja di Ufit Store www.yufitstar.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Rasulullah wa alihi wa wa man tabi'ahum bi hudah ila ikhwani wa akhwati hadirin dan hadirat azanillahu wa iyakum ajmain dan sebelumnya saya ucapkan Jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Agung Darussalam Merbaburengga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk bersama antum semuanya. Kepada ikhwan-ikhwan yang telah Berkhidmah atas kelancaran kajian kali ini, semoga selalu mendapatkan taufik dan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kerat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia serta nikmat yang tidak terhingga. terutama nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat tersebutlah seorang insan akan dapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan terus kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang kita terima, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan apa yang telah diajar oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kali ini akan membahas tema. Dunia di tanganku, akhirat di hatiku Sebetulnya tema ini sudah Beberapa kali dan beberapa usat membahas Insya Allah Anda bisa dengarkan di rekamannya Pembahasan tema ini Tapi mudah-mudahan Apa yang kita akan pelajari dan kaji kali ini bermanfaat untuk kita semuanya khususnya bagi sendiri dan Allah memberi taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkan dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. <tuh> Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rob yang Maha Kaya, pemilik alam semesta. Yang telah menyelipkan cinta terhadap perhiasan dunia dalam hati manusia, sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wataala: Zayin alin nasi hubu shahwati min nisai wal banin wal qanatir al mukantara ti wal fitdh wal khayil musawamati wal anami wal harf. Zalikamataul hayatid dunya, wallahu aindahu khusnul maab. Yang artinya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 Kalau kita bicara dunia Maka tidak ada salahnya Kita Mengenali lebih dulu Apa itu dunia dan kenapa Disebut dengan dunia Dunia Disebutkan Maknanya adalah As-sugro Awit-tobakati as-sufla Jadi dunia itu adalah Yang kecil dan kemudian rendah. Kecil dan rendah. Oleh karena itu, Ibnu al-Manzur menyebutkan di dalam Lisanil Arab, sumyati dunya lidunuwiha. Dinamakan dunia itu karena dekatnya. Makanya ketika bicara langit dunia adalah al-qur al-qurbailaina, langit yang paling dekat dengan kita. Ini secara bahasa Itu kenapa tadi? Karena Kecilnya Dan karena dekatnya Atau rendahnya Kemudian kenapa kok dunia itu dinamakan dunia? Disebutkan karena Ada dua Sebab Yang pertama Rendahnya Kedudukan Kedudukan dan yang kedua rendahnya nilai. Rendahnya apa yang pertama? Kedudukan dan yang kedua rendahnya nilai. Bicara rendahnya kedudukan disebutkan di surat Ad-Duha ayat 4. Surat Ad-Duha ayat 4. Bahwa Allah berfirman, "Wal al ula." Akhirat itu lebih Baik, lebih utama Lebih mulia dibanding Yang pertama itu duni, dunia Berarti secara kedudukan Dunia itu lebih rendah dibanding Akhirat Ini yang pertama Yang kedua adalah wasani Yang kedua Rendahnya nilai Dunia itu lebih rendah nilainya dibanding Akhirat Kenapa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis La maudi usauti ahadikum fil jannati khairu min ad-dunya ma fiha Tempat cemeti, tempat apa? Cambuk Di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini baru apa? Tempat Cementinya, belum Belum apa Belum cambuknya Belum lagi yang Yang apa Yang megang cambuk Ini menunjukkan Bagaimana nilai akhirat Utamanya Mulianya dibanding Dunia Nanti kita akan bahas bagaimana Apa nilai dunia bahkan disebutkan di hadis yang lain seperti apa seseorang yang memasukkan jari ke laut ketika diangkat di ujung jari itu berapa banyaknya itu bicara dunia air laut semuanya dari samudra yang sangat luas itulah akhirat oleh karena itu dunia dibanding akhirat tidak ada apa-apanya ini sebab kenapa disebut duni, Dunia Atau ad-dunia dalam bahasa Arab Dunia yang mempesona Dunia yang mempesona Keindahan dunia sangat menawan Dan menggoda siapapun yang melihat Disebutkan dalam hadis Rasulullah S.A.W Yang dilakukan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Said Al Khudri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna dunya hulwatun khadiratun, wa inna Allah Taala mustakhlifukum fiha. Fayanduru kay fatamalun, fattaqun dunya, wa nisa. Sesungguhnya dunia itu manis. Dan menarik Dunia itu apa? Manis dan menarik Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian sebagai Pemimpin Di dunia Lalu dia akan melihat Bagaimana amalan kalian Maka waspadalah Kalian dari fitnah dunia dan Wanita Ini Pesonanya dunia-dunia. Tadi disebutlah Rasul apa? Manis dan khadirah. Hijau ya, hijau ranum. Menarik kali tidak? Menarik. Ketika sudah bicara bentuknya indah, rasanya manis, manusia banyak yang suka nggak? Dibanding yang Bentuknya nggak menarik, walaupun manis, betul nggak sih itu? Kalau buah, contohnya apa? Bentuknya nggak menarik, rasanya manis. Durian, ya, durian bentuknya menarik nggak? Nggak menarik ya. Tapi ada yang suka? Kalau manis, banyak ya. Bahkan kalau sudah bicara suka, nggak melihat lagi harga, betul nggak sih itu? Ini bicara yang manis rasanya Walaupun bentuknya kurang menarik Ada yang menarik Bentuknya tapi gak manis Apa itu contohnya? Buah yang menarik bentuknya tapi gak manis Hah? Buah apa? Mada Naga Mada Saya gak paham itu buah apa Apalagi contohnya yang lain lah Yang sering kita lihat buah apa? Menarik tapi enggak manis. Pisang sepet ya. Angel-angel pisang sepet lah. Suka enggak? Kurang ya, kurang. Tapi kalau kumpul, bentuknya menarik, rasanya manis. Suka enggak? Suka. Lebih lebih semangat untuk menghabiskan dan makannya. Makanya dunia itu diibaratkan apa? Sesuatu yang menarik ketika dilihat dan juga rasanya manis. Makanya apa? Hati-hati dengan dunia dan wanita. Kenapa seperti itu? Subhanallah ya. Orang itu ketika tertarik dengan yang indah itu nggak ngelihat lagi bicara, bicara apa? Dalamannya ya. Atau bicara bagaimana di balik? Sampul yang indah itu Betul gak sih Tuhan? Kalau bicara mobil Bicara mobil yang Sekarang best seller apa contohnya? Bentuknya indah Kemudian banyak digandrungi apa contohnya? Hah? Di Jab Fortuner katanya Menarik gak bentuknya? Kalau seandainya sudah ini bicaranya bentuknya fortuner, berani berapa orang bayar? Berani berapa? Harganya berapa itu mobil? Berapa? empat banyak lah itu, banyak ya. Tapi coba kalau di kikrik itu, chatnya sudah dijual berapa kira-kira? Yang mau beli ngasih harga berapa? Chatnya di kelupas. Semuanya, digosok, diamplas Bersih sudah, gak ada cetnya Berani berapa? <laughs> berapa? 20 juta katanya Turunnya drastis sekali itu Hanya apa? Coba bayangkan, dari 400 tadi disebutkan Cuma berani ngasih harga 20 juta Hanya kehilang apanya? Cetnya tok Kurang 300 sekian Luar biasa, luar biasa nilai di mata manusia ya, sampul itu luar luar biasa. Belum lagi kalau ternyata antum mau nggak Fortuner utuh cetnya, tapi mesinnya mesin perahu. Mau? Mau nggak? Nggak mau kan? Artinya apa? Ketika bicara bentuk yang indah di mata manusia itu nilainya luar luar biasa. Makanya tadi Rasul mawanti-wanti Wattaku dunya, wattaku An-Nisa Kenapa selain itu? Ada yang belum nikah ini Ada yang mau nikah Mau cari istri yang usia berapa? Mau yang 70 tahun? Yang 25 tahun nyari yang 70 tahun? Kenapa tidak mau? Yang penting kan hatinya Ustadz gitu ya. Subhanallah. Apapun keindahan tubuh manusia. Itu hanya sebatas di mana. Nih. Indahnya itu hanya di. Di kulit. Betul gak sih itu? Mohon maaf ini ya. Kalau semuanya ada perempuan. Cantiknya perempuan itu karena apa sih? Yang laki-laki jawab, antum tertarik dengan wanita itu karena apa? Sebutkan kecantikan yang membuat laki-laki tertarik apa? Hah? Yang apa coba? Yang pengalaman yang jawablah. <laughs> yang apa coba? Kalau bicara ukuran hidung yang bangir apa yang pesek? yang mancung. Kemudian bicara ya sudahlah kita kait ya. Yang rambutnya ketel apa yang rambutnya tipis? Tipis atau tebal? Tebal ya. Ya sudah kita ambil dua saja keindahan yang bangir sama rambutnya tebal. Tapi mohon maaf. Ini mohon maaf ya. Yang menikah ini saya tanya. Siapa yang menikah? Mau enggak kalau kulitnya mohon maaf putih tapi panu semuanya? Putihnya panus mau nggak? Hanya kurang di kulit saja, paling luar lagi. Mau? Kenapa? Atau mohon maafin ya, kudikan. Mau sekujur tubuh? Mau? Baik loh hatinya. Subhanallah ternyata keindahan dia tarik wanita hanya di atas kulit. Kalau antum tahu kulit, coba buka. Kena angin, angin saja Pecah-pecah gak? Pecah-pecah, Kenapa panas bagaimana? Sangat lemah Makanya kalau kulit diklebet Apapun, itu sudah gak ada Indahnya, betul gak sih itu? Inilah bicara yang mempesona Dan yang membuat manusia banyak yang Tersihir Makanya hati-hati nih yang mau nikah ya, jangan Lihat cuman Kulit luarnya, asal putih langsung Nekatnya Gak apa-apa gelap sedikit lah ya Atau bicara Yang gak seperti yang diharapkan Kenapa? Yang penting itu apa? Bukan apa yang dilihat Karena yang terlihat Itulah yang akan abadi itu Makanya jangan tergir oleh Apa yang terlihat oleh Mata Kalau seorang laki-laki nikah Tertarik dengan perempuan Karena kulitnya saja Karena apa tadi yang jawab putih Semakin tua, semakin keriput, tambah apalagi apa? Apa ini? Kalau saya katakan jarang ngurusi kulit ya, karena wanita suka dandan dan aslinya. Tapi ada wanita yang nggak peduli dengan tubuhnya. Akhirnya apa? Jadi tambah putih tapi tua, gitu ya. Kemudian apa? Tambah gelap dan lain sebagainya. Akhirnya kalau itu jadi alasan ketika dia mau dengan seorang wanita bertahan nggak? Nggak bertahan. Kalau hanya lahirnya saja. Tapi inilah yang membuat banyak orang tertertawan. Atau tertipu. Dengan apa? kulit luarnya. Bahkan kalau kita katakan jaranglah ya. Orang-orang yang kuat. Tahan dengan godaan keindahan. Godaan apa? Keindahan Makanya Kalaupun kita bicara dunia itu Indah, menarik Ya itulah dunia Kulit luarnya saja, manis Kenapa kok manis? Karena orang ketika bicara Nyicipi pahit, mau lagi? Mau gak? Minum sesuatu kok begitu seruputan pertama Kopi, pahit Pahitnya lebih dari Sambiloto Karena airnya itu yang dituangkan bukan air biasa Godokan Sambiloto Enggak pakai gula lagi Ketika nyeruput pertama kali Mau berapa gelas lagi ditanya Mau berapa gelas lagi Kamu saja ngabisin gitu ya Tapi kalau begitu nyeruput manis Minta lagi enggak Minta lagi Sama daya tarik manisnya dunia seperti itu. Kalau antum melihat semut makan madu di mana posisinya? Tetes madu, semut makannya. Oh, usah tetes lah. Satu satu apa? Satu sendok. Kira-kira semut makan madu di mana? Di pinggir, enggak di tengah itu. Kenapa enggak di tengah? mati itu manusia kalau nekat ke tengah bukan nyaplok sesuai dengan ukuran mulut nanas sekali ontal gitu kira-kira bagaimana apalagi durian sekali ontal tanpa ngupas lagi ya itu artinya ternyata disitulah orang ketika tidak menjaga karena manisnya yang luar biasa jadi sesuatu yang di luar harapan makanya hati-hati dengan persona dan daya tarik dunia oleh karena itu Mengapa kita harus Waspada Ketika mencari dan menggunakan dunia Karena dunia itu Allah jadikan sebagai ujian Sebagai apa? Ujian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berfirah surat al-Kahfi ayat 7 Inna Ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linnabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya nah, kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Berarti dunia itu dan keindahannya sebagai ujian manusia. Dan di ayat yang lain surat Ghafir ayat 39 Allah berfirman Sesungguhnya yaitu ayatnya adalah innamahadhal hayatud dunyama ta' wa innal akhirata hiyadarul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sebagai hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah Negeri yang kekal Perhatikan kalimat mata Mata itu Disebutkan oleh Ibnu Abbas Seperti Zad Kazadid arai. roi Disebutkan oleh Ibnu Abbas Mata itu adalah Bekal, seperti bekalnya Penggembala Kambing, kira-kira penggembala kambing bawa apa? Bawa isu Bawa apa itu Kalau penggembala pergi Angon Anggaplah bahwa bekal lah nasinya berapa centong? Tergantung ukuran perut ya. Ada yang lima centong ya. Berapa paling maksimal? Satu rantang lah ya. Betul nggak situ? Berapa centong paling banyak? Lauknya berapa? Kalaupun dia punya piring dua lusin yang dibawa berapa biji? Satu rantang satu lauk kemudian secukupnya sudah itu yang dibawa air berapa liter walaupun sumur banyak airnya atau dia jualan galonnya yang dibawa berapa liter nggak mungkin mbak satu truk kan banyak berapa itu yang disebut mata sedikit yang dibawa makanya ternyata dunia itu apa mata seperti zat Orang yang mau pergi menggembala. Makanya jangan tertipu. Cukup saja sudah apa yang diperlukan. Inilah dunia-dunia. Kemudian. Banyak sekali uh, ayat maupun hadis yang menyebutkan bahwa. Kita ini jangan sampai terpesona dengan dunia. Kenapa? Tanamkan dalam hati. Kalau kita ini di dunia seperti apa? Orang yang mampir. Ngumbe ya. Atau orang yang disebut dalam hadis, Mali walid dunia. Ma'ana fid dunia illa karakibin. Istadal la tahta syajar thumaroha wa tarukaha. Apa kepentinganku di dunia ini? Aku di dunia ini hanyalah bagikan seorang musafir, seorang apa? Musafir. Antum pernah safari? Sering. Mampir di terminal berapa hari? Wah, ini kayaknya terminalnya nyaman ini bagus. Ya, ada makanan enak yang disukai, murah. Terus apa lagi? Bersih. Antum mau tinggal lama di situ? Seminggu? Apa yang antum lakukan? Tidak juga sampai Seperlunya saja kan? Maka disebutkan <tuh> bagikan seorang musafir Yang bernaung di bawah pohon-pohon kemudian pergi dan meninggalkannya. Mampir saja sudah. Apa sih perlunya orang di terminal ketika mampir buang air kemudian apa? Makan selesai sudah melanjutkan perjalanan perjalanan. Seperti itulah singgahnya kita di dunia sedikit atau atau sebentar atau lama sebentar ya sebentar nggak lama makanya jangan sampai terpesona dan tertipu kemudian disebutkan <tuh> kenapa seperti itu kita ketika melihat pesona dunia dan isinya itu jangan sampai apa ya membiarkan hati kita tertawaan Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Iktarobati Saah, Walayazda Dunas ala Dunya ilah Hirsan, Walayazda Dunaminallah ilah Buadan. Hari kiamat sudah dekat, semakin manusia rakus Mengejar dunia maka semakin jauh dari Allah Subhanahu Wataala. Karena orang yang terpesona dengan dunia, orang yang hanyut dan terbuai oleh Kenikmatan dunia Dia akan menjauh dari Allah Bukan mendekat dengan Allah Dan dia akan meninggalkan Kenikmatan yang Tidak ada bandingannya dibanding Dunia Kemudian selanjutnya Mereka yang tertawan Mereka yang Tertawan dengan dunia Apa tandanya orang Tertawan dengan dunia Orang yang terfitnah dengan dunia Ada tanda-tandanya gak? Contohnya apa? Yang pedagang lah Yang tergoda dunia dari pedagang Kira-kira bagaimana ketika berdagang? Yang di kepalanya itu apa? Hah? Untung apa surga? Untung ya? Kalau kemudian Ada konsumen Yang dia itu pelanggan Prima Kalau beli seperempat omset Satu bulan Kira-kira kalau dengar Allahu Akbar Gimana Kira-kira bagaimana dia Lanjut atau Sebentar ya saya kembali dulu atau lanjut saja Eman-eman ini Bagaimana yang tertawan Yakin lanjut Ini bicara contoh Dan ini banyak Artinya apa? Bisa dilihat Ketika pedagang Tertawan dengan dunia atau tergoda Ketika ternyata ada panggilan azan Maka Yang di kepalanya apa tadi? Untung-untung. Yang mau daftar kerja harus nyogok. Mau enggak kira-kira? Yang di kepalanya apa? Gaji besar. Betul enggak situ? Barang bayar sokokan meninggal ya. Mungkin enggak situ? Mungkin. Tapi enggak ingat. Yang diingat apa? Apa yang diingat? Dunianya luar biasa, luar biasa. makanya hati-hati dengan dunia dunia Dunia di mata karyawan, kalau itu bicara menggoda, apa yang terjadi? ada yang karyawan di sini? kan nah, yang di sini nggak tergoda dengan dunia. contohnya gimana yang tidak tergoda? karyawan yang tidak tergoda oleh dunia, bagaimana? Kerja lembur Walaupun gak dibayar gitu ya Karyawan kalau tergoda dalam dunia seperti apa? Yang penting mencapai target Walaupun harus harus Menipu harus Mendolimi harus Berbohong dan lain sebagainya Kenapa? Karena manis tadi dunia Bicara pelajar Atau mahasiswa ya atau siswa Mungkin gak tergoda oleh dunia Ketika terduga bagaimana Ujian Mana yang lebih disukai Ujian nilainya jelek Tapi jujur Atau nilainya bagus tapi nyontek Mana yang diinginkan Yang bagus Jujur itu, itu Bukan pilihan itu Pilihan cuma dua. Artinya apa? Percaya sudah. Tapi kalau tergoda oleh dunia, kejujuran nomor sekian. Karena apa? Ini menentukan masa depan saya. Makanya hati-hati dengan dunia. Menggoda siapapun lah. Betul gak situ? Menggoda para suaminya kalau di rumah? Menggoda? Sudah dikasih senyuman ini. Atau menggoda sekali? Kenapa seperti itu? Godanya di mana kalau suami itu? Kalau dalam rumah itu itu saja itu ya. Atau bicara penampilan. Ketika bicara seorang suami pun bisa tergoda. Kenapa? Manusia punya rasa bosan tidak? Punya? Yakin punya? Kalau sudah menikah dengan satu bosan tidak? Wah sekarang tadi bilangnya punya sekarang wah enggak ya Kalau istri enggak Perhatikan Ternyata manusia siapapun entah itu bicara karyawan, pekerja, pengusaha sampai bicara suami dan istri sekalipun bisa tergoda apalagi zaman sekarang zaman zaman apa itu medsos ya yang dipasang di apa yang di apa di status ya atau foto yang diupload itu foto yang pas bangun tidur masih ada ilernya atau yang sudah mandi biasanya yang dipasang sudah mandi ya. Menggoda orang enggak? Ini mohon maaf ya, saya bukan menyinggung. Tapi kalau ada ya, ini hati-hati. -ha, hati-hati. Kenapa sih itu? Karena kemudahan ini luar biasa. Bukan malah memudahkan untuk ingat akhirat. Tapi apa? Menjebak orang malah semakin hanyut. Kalau enggak hati-hati. Melupakan dengan akhirat. Padahal disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, lauqaanatid dunya tazinuaindallah jannah baudatin ma sakokafiran minha sharbatama. Yang artinya, sesungguhnya dunia ini nilainya di sisi Allah sama dengan sehelai sayap nyamuk. Harganya berapa itu? Sehelai sayap nyamuk? Antum mau beli harga seribu? Ya sudah dua lah, diskon satu lembarnya lagi. Mau dibeli seri, seribu? Subhanallah, ini dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Tapi apa yang terjadi? Kalau itu nilainya sama dengan sehelai sayap nyamuk, nisaya tidak akan memberi minum kepada orang kafir meskipun hanya seteguk. Luar biasa, luar biasa. Yang sebetul nilainya saja bisa menggoda manusia habis-habisan. Semua pun tergoda. Entah itu yang pernah belajar, yang sudah belajar, apalagi yang gak mau belajar. Betul gak sih itu? Makanya luar biasa ini. Kalau sekarang kita bicara... Masalah yang muncul Mohon maaf ini ya Di keluarga ini Biar yang belum nikah belajarlah ya Sebelum langkah Hati-hati Nikah itu bukan hanya butuh modal nekat Atau modal cinta Betul gak sih itu Coba kalau itu butuh modal cinta saja Nikah sehari dua hari istri gak harus dikasih makan Kan sudah saya bilang Saya modalnya cinta itu Kira-kira mau gak makan cinta Gak nah, mau Apa yang dibutuhkan ilmu kebanyakan yang terjadi ketika bicara ada pertikaian dan ada cekcok dalam rumah tangga sebabnya apa sebabnya apa fitnah dunia betul nggak situ fitnah dunia yang laki-laki karena karena fitnah apa sapi tetangga gitu atau apa? Wanita yang lain. Yang perempuan terfitnah gak? Terfitnah dengan apa? Biasanya kalau akhot terfitnah dengan apa itu? Laki-laki yang miskin atau laki-laki yang kaya? Saya pernah uh, beberapa waktu yang lalu itu ada seorang suami dan istri. Ini contoh saja ya. Usianya suaminya itu 60 tahun lebih Sudah usia pensiun lah Berarti 60 berapa? 60 lebih Istrinya itu sudah 50 sekian Tapi apa yang terjadi? Istrinya gugat cerai Gugat cerai datang ke pengadilan sambil apa? Mengatakan suaminya tidak pernah memberi nafkah Suaminya itu cerita sama saya kalau ternyata Saya itu Setiap kali gajian tak kasih itu Bukan hanya amplop kosong Tapi apa? Selip gajinya tak kasihkan dengan duitnya semuanya Kok bilang enggak pernah ngasih Uang Kenapa sebabnya? Pusut punya usut ternyata apa? Istrinya itu setelah suaminya pensiun Dia kepingin bisnis Kepingin apa? Business. Ketemulah dengan teman-teman lama, ngobrol kesana kemari, jalan kesana kemari. Akhirnya CL BK dengan siapa itu? Memang masa usia 50 bisa CL BK? Bukan yang masih muda saja ya, yang CL BK ya? Yang tua juga mungkin? Mungkin nggak? Apa sebabnya sih yang sudah umur segitu masih LBK? Kenapa? Kenapa coba? Yang usia sudah 60, siapa ini yang jawab. Kenapa sebabnya? Apa yang membuat menarik itu? Luar biasa kan? Apa katanya? Kata mantannya. Urus proses perceraian, saya akan biayai katanya. Saya akan biayai. Tapi sebelumnya coba cek. Ini mohon maaf ya Yang akhwat di belakang mudah-mudahan gak tersinggung Kalau bicara wanita Itu ketika suka dengan laki-laki Suka dengan apanya? Kepalanya atau isi kepalanya? Bukan Kepala sama isi kepala gak, gak menarik Atau isi kantongnya? dompetnya ya, dompet kosong itu makanya ini saya pernah iseng bertanya ini yang perempuan tolong yang jawab, yang laki-laki jangan jawab kenapa? saya mau tanya yang perempuan, kalau ada laki-laki kaya, tapi usia 70 tahun sama laki-laki yang usia 20 tahun ganteng, pinter kira-kira milih yang mana? milih yang mana itu? ternyata milihnya apa? Yang itu bukan satu tempat saja saya tanya. Ternyata di situlah kecenderungan wanita itu dengan harta. Makanya kalau bicara perempuan belanja masuk pasar, apa yang terjadi? Nyatetnya apa yang dibawa pulang beda ya, selama duit masih masih ada. Tapi bicara laki-laki, fitnahnya apa itu? Mas mau nikah Serius, dengan wanita yang solehah atau yang masih muda? Yang cantik ya Betul gak sih Sekarang ada wanita solehah Kayak usia 70 tahun Cantik, gak punya apa-apa Tapi usia 20 tahun Milih yang mana? Yang belum nikah Milihnya yang Yang masih muda Itulah daya tarik masing-masing Kenapa? Disitulah kekuatan yang harus Semakin lebih hati ya Hati-hati dan ternyata apa yang terjadi tadi Setelah dia mengatakan seperti itu Sampai terjadi perceraian Dan pisah Antara suami dan istri Sampai akhirnya suaminya gak terima Kalau itu tuduhan kamu Saya akan nuntut balik Kamu hidup dengan saya sekian puluh tahun Saya akan minta kembali gaji saya Selama yang kamu makan Berapa ratus sudah itu punya kembalikan saya gak rela Sampai seperti itu Apa sebabnya hanya faktor keluar rumah Pernah mencicipi uang Dan ketemu dengan mantan Makanya Sesuatu yang apa daya tariknya luar biasa Harus dibekali dengan Ilmu yang luar, luar biasa Dalam artian dengan ilmu yang Sungguh-sungguh mencarinya Dan mempraktekannya Ini bicara daya tarik Dan orang-orang yang tertawan Kemudian Masa kita di dunia masa kita di dunia berapa lama kita di dunia lama nggak dihitung-hitung keberadaan kita ini di dunia kita singkat keberadaan kita di dunia ini singkat berapa lama disebutkan oleh Allah dari surat al hajj ayat 47 wa inayyoman in darabi kaa alfi sanatin mimma taudun sesungguhnya nah, sehari si Allah Seperti seribu tahun Menurut perhitungan kalian Seribu tahun Itu di mana? Di akhirat Makanya disebutkan di hadith uh, yang Al-Himun Majah Yadkulu fukara ul-mu'minin Al-jannah qabral agniya Binis fi yaumin Binis aham Orang-orang mukmin yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya lebih dulu setengah hari. Berapa tahun? 500 tahun. Berarti kalau kita hitung satu jam akhirat berapa tahun dunia? Satu jam akhirat berapa tahun dunia? 40 sekian tahun. Ternyata kalau umur umat Nabi Muhammad, ma baina sittin ila sab'in, 60-70 tahun itu umur rata-rata umat Nabi Muhammad. Berapa tahun kita hidup di dunia dibanding waktu akhirat? Satu jam lebih sedikit. Antum nonton bola satu jam, menelengi televisi, cepat enggak? Cepat. Itulah gambaran perbandingan antara waktu di dunia dengan di akhirat. Satu jam lebih sedikit. Itu hidup kita di dunia. Untuk apa? Menghimpun bekal. Menghimpun bekal. Sebentar atau lama? Sebentar dibanding waktu akhirat. Makanya, kalau kita lihat, dunia yang usia kita tinggal di sini, berapa tahun? 60-70 sampai tahun ya. Itu adalah waktu yang paling pendek. Waktu yang paling sebentar. Sebelum kita lahir di mana kita? Di mana kita sebelum lahir? Wallahu aalamnya. Setelah lahir sampai mati berapa tahun? 60 tahun. Orang mati nunggu dibangkitkan berapa tahun? Rasul di alam kubur sudah 1000 tahun lebih. Usia beliau ketika hidup berapa? Subhanallah. Lama enggak? belum lagi nanti bicara ketika di padang mahsar, belum lagi nanti ketika di surga. pendek nggak waktu dunia ini? pendek sekali dibanding waktu yang lainnya nanti adalah waktu yang ilah masya Allah. apakah itu ujungnya surga atau neraka? walan ya tuh makanya kesempatan ini jangan sampai sia-sia, jangan sampai kita hilang atau kita biarkan begitu saja. Di dunia ini seperti apa? Mimpi ya Seperti apa itu? Mimpi yang menghanyutkan Kenapa dikatakan mimpi yang menghanyutkan? Kalau kita bicara orang mimpi Apa yang dirasakan? Mimpi makan mendoan Rasanya apa? Siapa yang pernah mimpi menyenangkan? Sama nggak ketika bicara dengan sadar, ada rasa enak di situ? Sampai nggak enak pun mimpi dikejar-kejar anjing. Capek nggak dimimpi? Capek ya, ngos-ngosan. Bahkan sampai ketika pun bicara apa? Bicara apa? Bicara bangun masih? Ini ada cerita yang di apa kisahkan oleh? Pusat firanda ya Pernah baca gak 35 dan 53 Pernah mendengar Belum Mau cerita atau nanti Disebutkan Ada seorang mahasiswa Medinah Mimpi Mimpinya Waktu itu tidur di balkon Di apa di balkon, balkon itu kalau ada kamar Di lantai dua itu ada Sisa kayak teras tapi di atas Tidur di situ. Mimpinya dia Atau sebelum mimpi Orang yang jenguk itu Merasa aneh, kenapa? Yang terdengar ketika dijenguk itu Cuma rintihan rasa sakit Sama orang tertawa terbahak-bahak Ketika keluar dari ruangannya Akhirnya penasaran, kenapa kok ini orang yang sakit ngerintih, kok samping kanannya tertawa, terbahak-bahak. Akhirnya cerita. Kenapa kok kemudian apa teman-teman tertawa? Karena saya itu mimpi. Mimpinya itu ada bus yang membawa ke neraka dan surga. Begitu dipanggil satu-satu Fulan, Fulan, Fulan bin Fulan Masuk neraka Masuk bisnya Fulan bin Fulan masuk ke surga Masuk nyari bisnya Akhirnya disebut nama Fulan Fulan bin Fulan Akhirnya apa? Nyari bis dan masuk Begitu naik Melihat ternyata apa? Setelah jalan bisnya Sekian ratus meter Neraka Kemudian 50 km neraka. Akhirnya dia protes ke supir. Saya ini apa? Penghuni surga, bukan naik di sini saya salah. Turunkan saya. Gak mau. Malah supirnya tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, Pak, saya ini iblis. Gak akan berhenti keculi nanti sampai terjun ke neraka. Inti ceritanya akhirnya apa? Dia nendang pintu kemudian loncat. Ternyata di mana? Bangun-bangun sudah di rumah sakit, kedua akinya patah. Luar biasa bicara mimpi. Ternyata apa? Perasaan ketika mimpi dengan ketika sadar, makanya waktu di dunia ini seperti apa? Seperti mimpi. Maka disebutkan tadi dalam hadis seperti apa tadi? Air yang dicelupkan ke dalam air di ujung jari itulah bicara apa? Kalau dibanding air laut Ini disebutkan oleh apa Para ulama ya Atau yang di sini disebutkan Oleh imam Nawawi rahimahullah Madunya fil akhirah illa Mithlu ma yajalu ahadukum Isba'ahu fil yammi Fal yandur bima yarji' Tidaklah kenimatan dunia dibanding dengan akhirat, kecuali seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan jarinya ke dalam lautan, maka lihatlah air yang menempel di ujung jari ketika diangkat. Banyak atau sedikit? Kalau air di ujung jari, antum biarkan satu jam kering tak? Air laut yang sebegitu luas kering tak satu jam? Jangankan satu jam, sudah bertahun-tahun masih seperti itu. Inilah perbandingan air Di tangan atau di ujung jari Dengan air laut, makanya Iman O'ayim menyebutkan Mana hadith di atas adalah Pendeknya masa dan kenikmatan yang fana di dunia Pendeknya apa? Masa Sebentar Dibandingkan dengan kelanggengan Dan kelezatan yang abadi di akhirat Seperti perbandingan antara air Yang menempel di ujung jari dengan Lautan yang luas Makanya dunia itu adalah waktu yang sangat pendek seperti orang mimpi. Enggak perlu dibanggakan. banggakan, benar enggak situ? Ada orang yang kalau ih dia bangga dengan mimpi semalam. Kira-kira bagaimana? Antum komentarnya apakah ada orang cerita mimpi dan dia bangga? Ih, saya tadi malam apa? Yang perlu dibanggakan? Hafal 10 surat gitu. Kapan di mimpi kira-kira bagaimana komentar antum? Hah? Mimpi itu enggak perlu dibanggakan sama dengan hidup enggak perlu dibanggakan, walaupun rasanya sama. Ya enak mimpi juga enak, ya enggak enak di hidup juga enggak enggak enak. Jadi enggak perlu apa di dibanggakan. Kenapa? Karena manusia di dunia itu adalah mie, mimpi sedang mimpilah gitu. Makanya kalau antum bicara orang Mimpi Perasaannya Sama atau enggak? Sama Itulah perasaan orang di dunia Waktunya lama atau pendek? Pendek Sepertilah orang hidup di dunia Dan sama-sama Tidak pas Kalau dibanggakan Karena kepemilikan kita di dunia seperti kepemilikan kita di, di mimpi, semuanya akan akan meninggalkan tangan ikut, akan pergi dan nggak dibawa sampai mati. Kemudian berikutnya kecantingannya itu akan usang, kecantikannya akan usang. Semua nilai kebendaan di dunia pasti akan sirna, pasti akan sirna. Sangat mudah bagi Allah untuk menarik kembali kayaan seorang dalam sekejap. Begitu pula kecantikan bisa seketika hilang tanpa bekas. Bisa hilang tanpa bekas. Makanya kalau kita melihat bicara keindahan dunia itu keindahan yang sangat pendek. Enggak usah kita bicara jauh-jauh lah. Tubuh manusia saja. Tubuh manusia manusia. Mungkin yang usianya dulu apa yang usianya sekarang 60 tahun, dulu ada artis-artis yang terkenal ketika mudanya, betul enggak? Bagaimana dia bangga dengan apa? penampilannya, kemudian dengan cantikannya kegantengannya. Sekarang seperti apa? Mas seperti dulu? Nggak. Seperti apa? Kalau kemudian ikut casting diterima gak? Saya kan pengalaman Sudah sekian film saya mainkan cuman keriput saja Masih diterima gak? Gak diterima Itu satu contoh bahasanya Apapun Yang di dunia ini pasti akan hilang Cepat atau lambat nggak usah kita bicara yang jauh-jauh, seperti apa? apa uh, artis lah? apa sih yang dibanggakan ketika hidup oleh manusia? apa yang dibanggakan? tubuh ya, betul nggak? yang muda apa? besarnya otot, kemudian briliannya atau kecerdasan akal atau otak, kemudian semakin tua karir dan usahanya atau kesuksesan ketika mencari duit atau bicara karyawan ya jabatan lah, kemudian apalagi yang sudah menikah bangga dengan dengan istrinya, yang satu mungkin nggak bangga ya, kalau empat bangga nggak gandeng kanan gandeng kiri bener nggak itu kemudian apalagi yang dibanggakan Selain itu semuanya, Subhanallah, itu semuanya akan hilang asal sudah apa? Sudah saatnya apa yang mau dibanggakan? Gak usah kita bicara mati lah, kita bicara apa? Sakit. Mohon maaf. Kalau ada orang punya uang satu miliar di tangan, tapi setruk, bangga dengan hartanya? Bangga? Uang di tangan 1 miliar Tapi, mohon maaf, pikun Bangga Ini baru bicara sakit Dikurangi saja nikmat oleh Allah SWT Atau bicara wanita lah Punya uang banyak Kemudian apa Perhiasan Berkarung-karung Tapi ternyata Sakitnya apa? Yang sekarang banyak apa menimpa kaum wanita apa yang ditakuti lah apa penyakitnya kanker ya bangga nggak dengan harta semuanya itu baru dikurangi masih dikasih kesempatan hidup baru di dikurangi bagaimana kalau ternyata itu di masukkan ke alam kubur nggak ada lagi yang bisa bermanfaat makanya apapun yang kita terima hari ini itu semuanya akan ber berakhir semuanya akan hilang dan sirna <tuh> makanya disebutkan di surat an-nahl ayat 96 ma'indakum yanfad wa ma'indalillahi bakin apa yang disimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal coba perhatikan ternyata yang mendampingi kita setia itu apa? Bukan yang dibanggakan, tapi orang yang alergi ketika di dunia. Apa itu? Amal. Betul enggak sih itu? Hati yang sehat itu yang akan abadi. Itulah yang nanti akan menentukan nasib berikutnya ketika di akhirat. Karena kalau kita bicara Orang hidup Itu apa? Dia akan Menghabiskan Apa itu? Dunianya Kalau enggak dipakai Dimakan Kalau enggak disedekahkan Mana yang ikut? Dan mana yang akan abadi. Bukan yang dimakan, bukan yang dipakai. Tapi yang disedekahkan. Kalau disedekahkan untuk diri sendiri. Insya Allah ketika niatnya benar. Itu akan abadi dan akan kekal. Makanya. Eh, apapun yang kita terima. Itu akan hilang. Dan akan sirna. Kecuali apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian berikutnya. Kematian itu pemutus kelezatan. Kematian, pemutus, kelezatan. Oleh karena itu, ini salah satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati. Yaitu apa? Akfiru mintik riha dimuladzat. Sering perbanyaklah mingat pemutus kelezatan. Disebutkan pemutus kelezatan adalah kemati, kematian. ada orang yang masih di Barling Mas Cakep lah. Di Barling Mas Cakep ya. Saya enggak sebutkan daerahnya mana. Itu bekerja keras. Sudah punya istri, punya anak. Kemudian membangun rumah. Bukan satu lantai tapi tinggi. Apa yang terjadi? Setelah capek kerja Nabung lama Bangun rumah jadi Begitu serah terima kunci Apa yang terjadi? Meninggal Siapa yang memakai rumahnya? antum mau seperti itu atau tidak? Kepinginnya apa? Ya makanya lebih lama dibanding hidup sekarang gitu ya itu maunya tapi ternyata apa? Itulah perjalanan hidup manusia. Tidak ada yang pernah mengetahui kapan berakhir dan kapan dia meninggal. <tuh> Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat al Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Dan hati-hati, ini bukan aku nakuti ya. Sekarang ini kita hidup di Akhir zaman atau bukan Akhir zaman Salah satu tanda-tanda hari kiamat itu apa Salah satu tanda-tanda hari kiamat itu apa Mati Mati muda atau mati tua Mati mendadak Ini gak pandang umur Gak pandang Golongan dan enggak pandang warna kulit mati mendadak. Maka disebutkan di hadis Tauborani yang dilesahi oleh Sheikh Al Bani Rasulullah Sallam bersabda: Inna min amarati sah ah an yudhiramul fajah. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah terjadinya mati mendadak. Hari ini banyak yang mati mendadak. Kemarin ada yang cerita. Ada seorang ibu cerita uh, Beli itu Siang Itu melunasi Biaya umrah melunasi biaya umrah Sehat walafiat ngobrol Seperti biasa Ternyata Sore hari di sudah Meninggal Mati mendadak atau bukan? Mati mendadak Insyaallah antum juga pernah Mendapatkan, bukan pernah mati ya Tapi apa pernah mendapatkan Teman atau tetangga atau kerabat Yang ternyata pagi hari Masih sehat Siang atau sore sudah meninggal Tanpa ada Sebab sakit terlebih dahulu atau Yang lainnya Bener gak sih itu? Di atas kasur nikmat Ada kemarin gak jauh dari rumah Atau beberapa bulan ini apa yang terjadi? Makan lagi makan, keselak, tersedak ya. Akhirnya apa? Meninggal. Subhanallah. Luar biasa, luar biasa kematian itu. Makanya disebutkan <tuh> <tuh> <tuh> di dalam hadis Abu Dawud yang oleh dilesel sehalbani Rasulullah SAW bersabda. Mautul faj'ah akhdu asy-asikin Kematian mendadak itu adalah apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Ibn Mas'ud, maksudnya adalah kemurkaan bagi apa? Kemurkaan Allah bagi orang-orang yang fajir yang mana dia itu pelaku Maksiat dan dosa, tapi menjadi rohah Alal mukmin menjadi nikmat bagi orang mukmin betul nggak cerita? Kenapa? Karena sangat mudah sekali orang ketika meninggal kemudian kusnul khotimah dibanding yang sakit menahun lama nggak meninggal meninggal, antum mati kepingin meninggal mendadak atau sakit di luar? Yang mana itu? Yang sakit di luar atau yang mendadak meninggal? Kalau bisa jangan sakit dan mendadak tu satu itu ya. Yang penting husnul khotimah itu. Tapi ada sebabnya. Bukan tanpa tanpa usaha. Oleh karena itu inilah kesempatan kita di dunia jangan sampai kita terlena dan terlupakan dengan keindahan dunia. <tuh> Maka disebutkan Walikuli umatin ajal faidah ja ajaluhum layestakhiruna sa'atan walyestakdimun. La Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan barang satupun dan tidak dapat pula majukannya. Yang terakhir, bagaimana seharusnya bersikap? Bagaimana? Seorang mukmin bersikap banyak hadis Rasul yang menyatakan kepada kita untuk menggunakan kesempatan ketika kita hidup di dunia agar apa dunia ini enggak masuk ke dalam hati tapi tetap di di tangan bagaimana caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan irtanim khomsan kubla khomsin Gunakanlah lima perkara sebelum datang Lima perkara Mudamu Sebelum tuamu Masa muda dihabiskan untuk apa biasanya? Masa muda itu Enaknya dihabiskan untuk apa? Untuk itikaf di mesjid Atau itikaf di Di mana? Hah? Enaknya itikafnya di mana itu? Masa muda itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kalau yang sudah kelewat dimana? Nah, ini saya sudah bukan masa muda, masa tua ini sekarang. Terus masa muda saya dulu seperti itu bagaimana? Perbanyak mendekat kepada Allah. Dengan memperbanyak pikir ataupun mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena masa muda itu luar Luar biasa Tenaga masih prima Fisik masih oke okay. Apapun yang diinginkan Bisa dikerjakan Betul gak sih itu? Kemanapun arahnya Bisa melakukan Ini bicara masa muda Pokoknya semuanya puncak Kemampuan Makanya ini akan ditanyakan oleh Allah SWT Masa mudamu Untuk apa di? habiskan ya. Kemudian sehatmu sebelum sakitmu. Ini kalau kita mendapatkan nikmat, maka gunakan karena ini apa? Kita sedang diuji oleh Allah. Dengan nikmat sehat. Jangan sampai ketika sehat akhirnya apa? lupa akhirat. Makanya ketika bicara sehat, jangan sampai kita mikir dua kali kalau ada panggilan urusan akhirat. Betul enggak situ? Kan menyesalnya nanti ketika sudah enggak sehat. Betapa banyak orang yang mohon maaf hari ini sedang sakit, menyesal enggak? Apa penyesalannya? Saya pernah uh, dapat cerita saja ini ya. Orang yang sudah usianya 65 tahun, 65 tahun. Getun katanya. Apa getun itu? Menyesal Apa penyesalannya? Bila sampaikan du, Dulu saya ketika Masih muda Kenapa kok enggak? Apa? Belajar Belajar apa itu? Agama Apa yang terjadi? Salah satunya adalah beliau ini punya posisi di kantornya. Asal bicara, asal ngomong itu semua bawahannya mendengarkan. Setelah pensiun, dia ngomong siapa yang dengerin? Enggak ada. Ini bicara penyesah, penyesalan. Kenapa? Apapun yang dia capek ketika bicara dunia titik, tidak dihubungkan dengan akhirat, pasti akan menyesal. Ini belum bicara mati Ini bicara masih sehat Hanya bicara apa? Bertambah umur Bertambah apa? Bertambah umur yang semakin tua Semakin lemah Mau jalan kaki sudah ngos-ngosan. Mau bicara kesana kemari Sudah gak kuat Betul gak sih itu? Nah inilah bicara kesempatan yang Allah berikan kepada kita Kayamu sebelum Miskinmu ini temanya disini, ya. kenapa selesai itu orang ketika bicara sedang punya uang biasanya yang diingat apa orang ketika sudah kaya di tangan ada duit banyak yang diingat apa biasanya apa yang diingat punya duit sekian ratus juta yang di kepala apa apa yang di kepala biasanya? Huh? Masalah dunia. Kalau yang belum nikah kepingin nikah, yang sudah nikah katanya kepingin nikah lagi katanya. Subhanallah, inilah bicara godaan yang luar biasa. Ternyata ketika seorang manusia mendapatkan nikmat, yang diingat adalah dunia-dunia. Jarang yang ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seringnya ketika bicara ingat dengan Allah, pas kapan? Pas susah ya. Pas susah doanya kapan itu? Mempeng doanya ketika susah, betul enggak situ? Mohon sama Allah, minta tahajud, semua pokoknya orang dipeseni tolong doakan saya semuanya. Begitu sukses, apa yang terjadi? Lupa semuanya Yang dulunya nanti kalau saya kaya, saya akan akan apa? Akan apa? Haji, akan Hmm? Sedekahkan Ternyata begitu kaya Belum punya rumah ya Beli rumah Glodak. Sudah beli rumah Beli motor Sudah motor Satu enggak cukup dua enggak cukup tiga Satu-satu semuanya anak istri Setelah itu Tambah lagi duitnya Beli apa? Beli mobil Tambah lagi duitnya Beli apa? Truk gitu ya Beli apa lagi? Nggak cukup beli rumah lagi. Kenapa buat masa depan anak? Ternyata lupa yang datang bukan anak yang minta. Yang datang nah, ini sudah lain cerita sudah ya. Ceritanya bahwa bapak itu. Inilah bicara manusia, manusia. Ketika mendapatkan mendapatkan terus semakin banyak, semakin lupa dan semakin lale kecuali kalau dia ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu di SMS ayo kajian A Afan lagi sibuknya kemarin saya membaca tulisan bagus memang yang datang ke pengajian orang nganggur apa katanya ini bicara apa luar biasa ternyata banyak alasan untuk melakukan kebaikan, kebaikan, kapan? Ketika dunia masih di hati, bukan di di tangan. Dan hidupmu sebelum matimu. Oleh karena itu, kita akan sebutkan beberapa kisah, ya, contoh untuk motivasi kita semuanya, contoh orang-orang yang apa? Menaruh. Dunia di mana di tangan bukan di di hati. Kenapa situ? Karena ternyata manusia itu butuh contoh agar kita semakin kuat dan mudah untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Betul nggak situ? Ya. Ada sebuah apa beberapa kisah yang Subhanallah kalau kita bicara sebetulnya gurunya ini semua adalah Rasul shallallahu alaihi wasallam Rasul yang mencontohkan ketika manusia hidup harta di tangan dunia di tangan jangan sampai di hati yang di hati apa akhirat saja kenapa nah Rasulullah Sallam ketika berinfak itu berapa jumlahnya kambing satu bukan satu kandang satu apa Ma'bena Jabalain satu lembah itu kamb, apa kambing semua berapa itu jumlahnya kalau dihitung ribuan makanya ini gurunya orang yang sukses menaruh dunia di mana di tangan bukan di di hati kita sebutkan orang-orang uh, yang menjadi murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mereka membuktikan bahwa dunia itu di tangannya bukan di di hatinya. Disebutkan sahabat Rasulullah SAW yang bernama siapa sahabat yang paling dermawan? Abu Bakar datang ke Rasul dengan berapa hartanya? Seluruh hartanya. Kemudian siapa lagi? Ya, Umar dengan berapa setengah hartanya datang. Yang saat itu berfikirnya Umar, saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Pak Abu Bakar blek satu geluntung. Semua hartanya diserahkan. Kemudian siapa lagi selain beliau-beliau itu? Ya, Utsman bin Affan. Apa yang disedekahkan kita sebutkan? Ya. Disebutkan oleh ibnu Abbas Pernah suatu hari Di zaman Khalifah Abu Bakar Terjadi paceklik Terjadi apa? Paceklik. Hujan gak turun Tanah kering, binatang Sampai kurus dan akhirnya Ada yang mati, gak sedikit Apa yang terjadi? Datanglah kepada Abu Bakar Wahai Abu Bakar Ini sudah kemarau panjang Dan pohonnya Kering, nggak menghasilkan tanaman dan hasil panen. Apa kata Abu Bakar? Sabar ya, sampai Allah memberikan apa jalan keluar. Artinya sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian akhirnya mereka datang kepada Ustman bin Affan. datang kepada siapa? Utsman bin Affan. Curhatlah pada Utsman. Kenapa? Karena kedengaran Utsman itu adalah seperti yang antum tahu, saudagar yang kaya. Dan saat itu ada iring-iringan, kalau bahasa kitanya kontainer lah ya yang bawa beras. Ini kontain apa? E, iring-iringan apa? unta atau kendaraan yang bawa bahan pakaa bahan pangan atau gandum. Dari mana? Dari negeri Syam. Utsman bin Affan di Madinah dari negeri Syam. Jauh apa Bangga itu? Jauh ya. Terdengar. Akhirnya mereka kumpul di tempat Utsman. Apa yang terjadi? Setelah kumpul terjadilah negosiasi. Waifman, lepaskan buat kita-kita kita ini. Mereka datang kulak-tengkulak kulak yang kumpul. Tengkulak yang menguasai pasar di Madinah, Lepaskan kepada kita barang-barang itu Nanti kita akan jual lah Dijamin laris Gak ada lagi tenggulak selain kita Apa kata Uthman? Siapa yang berani ngasih harga bagus? Saya Berapa? Saya kasih untung lah Setiap 10, 1 katanya. Ada lagi yang lain? Setiap 10, 2 Ada yang lain? Sampai akhirnya Ustman kepingin siapa yang memberikan penawaran tertinggi satu banding sepuluh. Apa kata Tenggulak tadi? Tidak ada orang selain kita. Kita ini sudah kumpul semuanya. Tidak ada yang berani lebih tinggi. Ada katanya. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan sumbangan ke orang fakir dan miskin. Luar, luar biasa. Inilah bicara tentang apa kemurahan hati kejadian. Kapan Paceklik di zaman Abu Bakar RA. Yang lainnya Pernah ketika bicara perang tabuk Perang apa? Tabuk Uthman itu Menyumbangkan dan mempersiapkan Sembilan Ratus lima puluh Ba'ir Apa itu? Unta ya Lengkap menjadi seribu ditambah Lima puluh kuda Masih juga memberikan Berapa seribu dinar Berapa seribu dinar Satu dinar itu berapa hitungannya Empat koma dua lima gram emas Kalikan coba berapa itu Ya masih juta atau sudah miliar 2, sekian miliar. Masih juga ditambah 700 auqiyah. Disebutkan satu auqiyah itu adalah 30 sekian gram emas. Berapa itu? Enggak kurang dari 10 miliar. Itu baru satu kejadian Usman menyumbangkan hartanya. Berat enggak seperti itu? Berat ya. Inilah apa yang ditanam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat-sahabatnya. Akhirnya mereka itu melihat dunia itu bukan sebagai tujuan utamanya, hanya sebagai tempat singgah, tempat mampir, tempat menghimpun bekal dan pahala. Tapi disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, roai tu naiman fil masjid. Satu hari ini yang disebutkan oleh uh, Imam Ahmad. Suatu hari saya melihat Uthman tidur di masjid, leisa haulahu ahadun di masjid sendirian, tak ada seorang pun selain Uthman tidur, ngeletak di masjid wajah sekitarannya. Enggak ada seorang pun di samping kanan kirinya. Wa huwa amirul mukminin. Saat itu beliau adalah seorang khalifah. Sebegitu kayanya khalifah tidurnya di mana? Sendirian lagi, enggak ada teman-temannya atau enggak ada yang awal Ini siapa? Sosok Utsman bin bin Affan. Kemudian disebutkan di kisah yang lainnya yaitu sahabat yang benar Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Apa sumbangannya dan bagaimana peran beliau radhiyallahu Ternyata disebutkan annahu min askhia'in nas. Ruwah bin Zubair termasuk sahabat yang luar biasa. Baik, dermawan. Beliau itu mempunyai kana lahu bustan min a'dhami basatin al-Madinah. Sahabat Urwah itu termasuk Orang yang kaya Saking kayanya beliau punya Kebun yang termasuk kebun terbesar Di Medina Kebun yang terbesar di Medina Apa yang terjadi Ketika mulai Muncul apa namanya bunga Itu kebunnya di pagar Keliling rapat Gak ada orang yang boleh masuk sama sekali Dia apa? Diklilingi pakarnya rapat nggak ada yang boleh nyentuh. Sampai besar buah dan disebutkan ida'an awan nurutop, waaenaat, atsimar, wataobat. Sampai setelah buah itu menjadi rutab. rutop itu adalah kurma yang setengah matang. Yang matangnya itu di pohon Siapa yang pernah merasakan Itu rasanya luar Luar biasa Pas sudah menjadi rutop Dan matang, apa yang terjadi? Kasaroha Itu bustanihi Fi aktarimin jihatin Dia bongkar pagarnya, jebol Pagarnya jebol Dari berbagai sisi, tujuannya untuk apa? Semua orang Dipersilahkan untuk Masuk dan makan sepuasnya Bahkan ngambil mbak pulang pun boleh Siapa itu? Sudah kebun terbesar Hasil panennya luar biasa Caranya menghabiskan Seperti itu diberikan kepada Semua orang Ini orang-orang yang luar luar biasa Kemudian nah Ini Abdurrahman bin Auf Itu pernah berkata Ubtulina ma Rasulillah bid-darr fa sabarnah. Tsumma ubtulina bis-sarra ba'dahu nasbir. Ini yang mengatakan Abdurrahman bin Af. Dulu ketika zaman Rasul kita diuji dengan susah, kesusahan kita sabar. Tapi ketika kita diuji dengan kelapangan kita enggak sabar. Siapa yang berkata? Abdurrahman bin Af. Padahal Abdurrahman bin Af itu Sedekahnya itu berapa? Sekali sedekah 40 ribu Dinar Berapa itu? Dihitung ya Satu dinarnya 2,5 juta Kali 40 ribu Berapa? 2 kali 4 itu berapa? Bisa 80 miliar atau 8 miliar? 88 itu baru satu kali sedekah Padahal Sebegitu besar sedekahnya Beliau itu ketika meninggal Masih punya Seribu unta Tiga ratus ya, Tiga ribu kambing Seratus ekor kuda Banyaknya itu Belum lagi hartanya Dibaikan kepada ahli badar Yang disebutkan kalau gak salah Satu orang yang masih hidup dapat seratus Dinar kalau gak salah itu bicara dermawannya Abdurrahman bin bin Af. Saya tutup dengan satu kisah yang nyata yang terjadi bukan di zaman Rasul tapi di zaman setelah Rasul dan jauh ribuan tahun. Ketika tausiah Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Dikisahkan ada orang yang punya toko di sekitar masjid. Di sekitar masjid saya pernah dengar katanya itu ada teman yang cerita satu toko disewa itu per tahun kalau nggak salah satu juta real berapa satu apa satu tokonya itu kalau dirupiahkan <laughs> banyak sekali ya beliau itu punya bukan satu toko tiga puluh toko di keliling masjid Nabawi aset berapa itu? Beliau itu punya sepuluh anak Satu di sana Timur Tengah Di Saudi Yang satu di Amerika Sepuluh anak Kemudian bapaknya terfikir Ketika ada instruksi dari Raja untuk melepas Ditentukan harganya Bukan ganti rugi tapi ganti untung ya Ganti untung sudah Akhirnya dia sampaikan Ke anaknya saya kepingin kita jadikan, atau saya jadikan harta ini adalah harta yang bermanfaat untuk di akhirat. Satu anak, dua anak, sembilan anak, setuju dan rela. Tinggal satu yang di luar negeri, disampaikan pun setuju. Akhirnya disedekahkan itu untuk tausiyah Masjid. Ketika dihitung, itu ternyata tidak kurang dari 300 orang juta real. 300 juta real. Berapa itu? 1 juta 1 juta kalau itu dikurskan 3.500 berarti berapa? 3,5 M Kali 3 ratus berapa itu? Banyak atau sedikit? Diserahkan semata-mata so, hanya karena Allah Subhanahu wa taala untuk mesti Berarti kalau gitu kita sedekahnya nunggu kaya ya? Enggak, ya, bukan itu. Kalau nunggu kaya, kapan kita kaya? Makanya ini bicaranya apa? Ini dilatih. Kenapa kita ini belajar dan berusaha? Sama, sama dengan kita bicara ikhlas. Kapan belajarnya? Sumur hidup. Praktiknya sumur hidup. Menuntutnya sumur hidup. Sama dengan ketika kita bicara menjadikan dunia di tangan dan hati di apa akhirnya di di hati yaitu belajar terus dengan berlatih. Kenapa? Contohlah ya di tangan seratus ribu nyumbang seribu atau sepuluh ribu yang berat. Yang mana yang perlu latihan? Atau lima ribu? Nah ini bicara ternyata melepas. Itu butuh Keimanan Oleh karena itu inilah kesempatan untuk Kita belajar Karena ada juga Ini kisah yang lain tapi waktu gak cukup Yaitu Konglomerat Saudi Yang beliau itu punya good, apa, hotel bintang 5 banyak Punya tambang Pokoknya kalau bicara itu emas apa itu punya Dan penghasilannya Gak kurang dari 15 miliar Berapa itu? per hari. Sumbangannya apa? Enggak usah kita bahas sumbangan lah. Penampilannya seperti apa? Antum tahu N75, HP itu. Canggih apa habengnya itu. Canggih waktu itu kalau <tuh> sekarang. Dan anaknya itu enggak ada yang dikasih mobil, satu enggak ada. Berat enggak itu? Berat ya, penampilan yang luar biasa. Kenapa? Ketika bicara ada orang haji dan umroh, beliau itu membuat dapur umum, dikasih, semua orang dikasih. Enggak ada bicara ini saudara saya, ini yang kenal baik enggak ada. Beratnya itu, berat. Orang dari mana enggak pernah kenal mungkin enggak akan pernah ketemu sampai nanti di mahsar, dia kasih sama. Bahkan beliau itu bukan hanya ngasih makan, dikasih bahkan ketika ngasih ratusan juta keluar, semua orang yang ketemu dikasih. Ini luar biasa, bukti bahasanya untuk menjadikan harta dan dunia di tangan itu butuh iman dan il ilmu. Oleh karena itu inilah kesempatan hidup kita untuk terus belajar, mempelajari mudah-mudahan. Allah memberikan kepada kita taufik dan kesempatan agar kita menerapkan dan mempraktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mm-hmm. <clears throat> Saya akan baca Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada Yang bisa saya jawab insyaallah Tanya usat Bagaimanakah cara jitu Untuk seimbang dalam urusan dunia dan akhirat Agar seimbang Urusan dunia dan akhirat Jazakumullah khairan atas jawabannya Agar kita seimbang Dalam urusan dunia dan akhirat adalah Kita Ketika hidup berusaha untuk membekali diri dengan ilmu itu yang pertama, membekali dengan ilmu. Kemudian kita sering-sering membaca hadis dan ayat Al-Qur'an berkaitan dengan dunia atau berkaitan dengan bagaimana Allah memberikan gambaran dunia. Allah itu memberikan gambaran dunia itu seperti apa? Seperti air yang turun dari langit. Kemudian seperti apa? Seperti apa? Selain air. Seperti? Seperti apa selain air? Hah? Seperti apa? Itu bisa Rasul ya Rasul membahasakan seperti sayap Nyamuk, kemudian seperti Apa lagi? Bangke kambing Yang cacat Pada satu hari Rasulullah SAW lewat Satu pasar, kemudian dengan sahabat-sahabat beliau Mendapatkan Bangke kambing, kemudian Di cengkeweng telinganya, siapa yang membeli Dengan harga sekian Kalau kita biasanya 10 ribu lah, siapa yang beli? Tidak ada yang mau Siapa yang membawa gratis ke rumah? Anda mau? Sebab itulah bicara dunia di si Allah. Ini kalau kita lihat, ternyata Rasul juga menanamkan kepada sahabatnya, inilah dunia yang sedang kamu cari. Kalau ini yang kamu kejar, maka kamu akan dapat seperti itu. Tapi kejarlah akhirat. Tapi itu butuh il ilmu. Ini yang yang pertama. Yang kedua, Bagaimana kita terus mempelajari bagaimana kita menyikapi dunia dengan benar. Mohon maaf ini apa ada satu masukan bahwa terkadang terkadang seseorang itu ketika bicara dunia dan harta atau nafkah itu kurang pas dan tepat. Kenapa seperti itu? Dia mendahulukan orang lain, padahal anak dan istrinya masih kekurangan dan butuh. Betul gak seperti itu? Butuh ilmu gak untuk mengelola harta dan reski? Butuh. Yang paling diprioritaskan ketika bicara harta adalah siapa? Siapa? Keluarga? Bukan diri sendiri? Pertama diri sendiri. Kemudian anak dan istri Baru setelah tercukupi Oranglah orang lain Mungkin ada yang komentar ya Abu Bakar gimana? Kok langsung serahkan semuanya Padahal anak sini juga butuh makan Jawabnya apa? Aku tinggalkan baginya Allah dan Rasulnya Jawaban itu kira-kira apa? Ya kalau imannya kayak Abu Bakar gitu ya Karena pernah terjadi di zaman Rasul Orang sedekah dengan kalau nggak salah dalam sebut dalam hadis itu emas sebesar telur. Wahai Rasul, saya mau sedekah ini. Rasul nggak ngubris. Kemudian disampaikan lagi nggak ngubris. Sampai akhirnya ditolak sama Rasul. Kenapa sih itu? Nah ini, ternyata sikap Rasul dan respon satu dengan yang lainnya berbeda. Kenapa? Karena kalau dia menyedekahkan segitu, ternyata apa? Kaitannya dengan i Iman. Makanya bicara mengais harta perlu ilmu, mengelolanya pun perlu dengan il, ilmu. Bukan asal meluarkan dan asal memberi memberikan. Karena terkadang ada orang yang lebih memprioritaskan dan perhatiannya kepada orang lain. Ada apa, apa orang lain? Ada apa orang lain? Ternyata anak kesirinya enggak diopeni. Betul nggak situ? Ada nggak? Nah ini hati-hati, ha? hati-hati. Terus bagaimana agar seimbang? Bicara praktik dan penggunaannya Nah ini Jadikan bahasanya Harta itu menjadi sarana akhirat Salah gak Kalau ternyata kita ini Ngumpulkan Untuk anak istri buat masa depan mereka Boleh gak Boleh gak Nah ini ada Satu catatan, boleh tapi jangan dipersiapkan anak dan istri Orang-orang yang siap untuk menghabiskan harta Bukan Tapi apa? Bagaimana seorang suami Mempersiapkan anak dan istri Menggunakan harta Yang membuahkan paha? pahala Karena ada orang tua yang lupa Ternyata apa? Ngasih harta tapi gak membekali Ilmunya Bagaimana caranya menggunakan harta tapi apa? Membekali bagaimana caranya menghabiskan duit Betul gak sih itu? Kenapa? Diserahkan harta gelodak tanpa memberikan arahan Kemudian ilmu, membekali dan sebagainya Nanti akan jadi orang yang nyesel kalau seperti itu Hanya ngasih harta saja Ini bicara gak, gak salah ketika dia menyimpan untuk anak dan istri Tapi perhatikan harus diberikan apa? Atau dikeluarkan ketika sudah melebihi nisab Berputar Satu tahun hitungan hijriah Ketika itu bicara Harta emas, uang Ataupun perak dan lain sebagai, sebagainya Sesuai dengan aturan zakat yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika mencarinya pun Mohon maaf hari ini Sangat susah Dan sulit Untuk menerapkan aturan dan hukum Allah kecuali orang-orang yang benar bersungguh-sungguh dan kepingin mendapatkan surganya. Kenapa itu? <tuh> Godaannya luar biasa. Godaannya luar biasa. Pertanyaan adalah, kapan kita ingat Allah? Saat di pasar atau saat di masjid? Kapan kita ingat Allah? Saat di depan dagangan atau saat depan Al-Qur'an. Saat berdiri melayani konsumen atau saat berdiri sholat Harusnya setiap Tapi masalahnya terkadang sholat kita juga mikir. Benar enggak sih itu? Inilah kenyataannya, makanya subhanallah. Banyak hari ini orang stres, itu enggak sih itu? Kenapa? Karena sholatnya kita Tidak seperti sholatnya Rasul dan sahabat-sahabatnya Sholatnya kita Itu sholat mikir Dunia Akhirnya banyak penyakit Banyak orang yang Stres, banyak orang yang Apa? Yes, pokoknya banyak hal lah Kenapa berbeda dengan orang dulu Atau dengan generasi terbaik Rasul itu bicara ketika sholat itu Arih nabi sholah Kalau sudah sholat Lepas urusan Dunia betul sih itu? Makanya jarang yang Atau gak ada yang seperti kita Kena masalah sedikit Pusing Kena masalah besar Tambah pusing Lebih besar lagi Ada keluhan mulai ya Mah, Kemudian Apalagi Karena sebabnya apa? Bukan bicara faktor luar Faktor hati manusia Berarti Untuk uh, Agar urusan dunia dan akhirat seimbang Itu dengan il ilmu Yang kemudian berikutnya adalah Berteman dengan orang-orang Yang mencari akhirat Bukan yang mencari dunia, dunia semata Kenapa? Karena teman itu luar biasa Al-sahib-sahib Teman itu memberikan pengaruh dan Tarikan yang luar biasa Betul gak sih itu? Dan kemudian berikutnya Banyaklah membaca Kisah orang-orang yang sukses Mengendalikan Hatinya Tidak menjadikan dunia di, di hati, tapi di tangan Baik itu cerita orang Sahabat Rasul Atau Rasul sendiri, ataupun orang-orang Di zaman sekarang banyak banyaknya salah sekarang kayak ada kisah orang yang jualan jualan makanan kecil tapi dia punya kaleng khusus setiap hari ini untung ada yang masuk kesini setiap akhir bulan dia bongkar dia bagikan berarti cara belajar nggak nunggu harus jadi kayak Usman dulu ya atau kayak Abdurrahman bin Auf kapan saja di mana saja bagaimana usahanya itu bisa di, dimulai Kayak ada Anak sekolah Itu ternyata apa Uang jajan disimpan Disimpan ditabung setelah Banyak sampai kalau gak salah Jutaan diserahkan untuk siapa Untuk siapa itu Disumbangkan Untuk saudara muslim yang lain di suriah Subhanallah belum kerja Tapi sudah empatinya tumbuh Dengan apa itu Didikan, bimbingan dan dengan ilmu Itu uh, Tiga poin yaitu dengan ilmu Mencari teman yang uh, apa Yang baik Kemudian membaca uh, Sirah ataupun cerita Dan kisah-kisah orang yang sukses Mengelola dunia Kemudian uh, Berikutnya adalah Saya punya anak laki-laki, sekitar usia 23 tahun. Saya masih percaya ia sangat menjaga dirinya. Tapi, saya sebagai ibu tetap ada rasa sangat khawatir. Takut terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. Anak saya memilih bekerja berjualan. Ia tidak mau bekerja di perkantoran atau di PT. Sehingga, Apa ini? Sehingga, mah makannya masih dalam proses. Jadi belum berpenghasilan yang cukup. Sehingga apa? Masih dalam proses ya. Jadi belum berpenghasilan yang cukup karena saya takut terjerumus kemaksiatan. Saya suruh agar memilih mau oh menikah saja. Baik tidak keputusan saya ini karena saya ingin anak saya selamat dunia akhirat. Apa solusi terbaik Ustaz Jazakallahu khairan. Kalau ada anak usia 33 tahun orang tuanya nyuruh nikah, senang enggak? Senang nikah. Ini calon istrinya, tapi hidup sendiri, senang enggak? Senang enggak? Nah, ini perlu diperhatikan bahawa menyegerakan menikah dan mengarahkan anak untuk menikah di zaman sekarang itu satu hal yang baik. Kenapa? Hari ini godaan Di luar-luar biasa Betul gak sih itu? Yang mau baik saja susah Di lingkungan baik pun berat Apalagi yang Nah sebaliknya Sudah gak punya niat baik Lingkungannya Gak baik pula Tambah berat Ya seperti wanita lah Yang sudah berusaha pakai kerudung Ngikuti kajian Mencari teman yang baik Itu saja masih terkadang Sulit apalagi yang berani buka-bukaan Nah ini bicara hari ini Terus bagaimana kalau ternyata dia seperti itu Insyaallah bicara mudah-mudahan ya Ini kita berhusnutan saja Tidak maunya bekerja di instansi atau tempat yang diharapkan oleh ratuannya Itu satu pertimbangan tersendiri Karena masing-masing punya pertimbangan bisa pertimbangan apa uh, waktu kesempatan ataupun yang lainnya karena terkadang ada orang yang saya kepingin mengembangkan potensi saya yaitu punya potensi bisa jualan betul nggak sih itu? Akhirnya apa dia kepinginnya jualan nggak masalah orang tua diharapkan untuk memotivasi dan memberikan satu hal yaitu apa doa jangan lupa doa dan motivasi Serta jangan lupa Mengarahkan untuk berteman dengan orang-orang yang baik Karena terkadang orang tua ini Kalau sudah bicara maunya Itu bukan bicara lagi Mengarahkan dengan teman-teman yang baik Tapi apa? Maksa Nah ini yang akhirnya tidak tidak baik Kalau sudah bicara sudah cukup umur Maka jangan di, dipaksa Kalaupun kemudian bicara Mengarahkan untuk menikah silahkan tapi perhatikan Dan kalau bisa e, Berhati-hati dengan memilihkan Calon istri atau calon Suamilah Kenapa? Karena jangan sampai Yang dimenangkan adalah Egonya orang tua Saya maunya kamu nikah dengan Fulanah atau Fulan, jangan Karena siapa yang mau nikah? Bukan? orang tuanya, betapa banyak atau ada beberapa yang ternyata ketika dipaksakan ternyata malah gak bagus akhirnya, ini jangan jangan sampai, dan juga tetap iringi dengan doa kalaupun kemudian orang tuanya punya rezeki lebih, gak masalah, dikasih latihan untuk uh, berusaha dengan dimodali, atau dikasih kesempatan, ataupun yang lainnya ini gak masalah, artinya kekhawatiran itu wajar tapi jangan sampai, kemudian mengurangi nilai Tawakalnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Jangankan bicara anak kita Kita saja gak tahu nasib kita ke depan kok Bener gak sih itu? Ada orang yang, subhanallah Ini ada yang cerita Orang tuanya penghasilnya sudah ratusan juta setiap bulan Asetnya di mana mana Tapi ketika bicara ke anak Saya khawatir anak saya nanti kelaparan Takut apa anaknya? Kelaparan nah, Dia gak mikir dulu ketika belum kerja gimana? Siapa yang jamin? Ya kan? Nah inilah yang jangan sampai hilang Keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hidup Nabi begitu sederhana Rumah kayak gubuk Tidur beralaskan Pelepah kurma Bagaimana dengan umat sekarang? Termasuk Para ustadz yang seakan lupa dengan contoh kehidupan Nabi yang mulia. <laughs> Ustadznya sekarang di spring bed ya. Naiknya apa? <laughs> Wah. Bicara Rasul. Pertanyaan saya adalah Rasul itu miskin atau kaya? Huh? Tadi di awal atau di akhir atau di awal contoh orang yang sukses menjadikan dunia di tangan itu siapa? Berapa sedekahnya? Kambing sebanyak satu lembah gunung, berapa itu? Kaya atau miskin? Subhanallah, kaya. Tapi kenapa kok Rasul sampai kemudian tiga purnama Dapur gak ngepul betul situ? Kemudian Apa lagi Tidurnya Sampai membuat Umar menangis Dan meneteskan air mata kenapa Bangun tidur ngecap punggungnya Kalau antun tidur di atas tikar Bangun tidur kira-kira bagaimana Ngecap apa itu Tikar garis-garis Itulah kondisi gambaran Kesedihan Umar saat melihat Rasulullah SAW Tapi apa kata Rasulullah SAW Karena teringat ini raja-raja ini Persia dan itu bertelekan di atas dipan yang kalau bleng enggak kelihatan kepalanya di mana saking empuknya bahasa ya. Apa jawab Rasul? Mereka di dunia jatahnya kita di akhirat. Berarti bicara zuhud itu di mana? Hati, bukan di tangan. Ada orang yang mohon maaf naiknya fortuner duitnya sampai enggak cukup dompet untuk nyimpan, rekeningnya di mana-mana penuh lagi. Kemudian apa lagi? Kaya atau miskin? Miskin, kenapa? Begitu mau berobat minta surat keterangan miskin, betul enggak sih itu? Mau dapat beras antri, ada enggak sih itu? Ada enggak? Miskin atau kaya ini? Ternyata kaya miskin bukan Acuannya apa? Berapa yang dikantong? Bukan, tapi apa? Apa yang di hati? Ada orang yang sebaliknya. Ternyata apa? Mohon maaf, makan senen kemis. Tidurnya rata antara bantalan kepala dengan punggung. Kerasnya juga sama dengan lantai. Tapi orang kaya tuh di sini nih, kaya kenapa? Saya melihat seperti ini, Ustadz, kenapa? Rumah saya saya infakkan sudah untuk pesantren dan semuanya saya infakan. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Siapa contohnya? Yang lebih dari itu saya dicontohkan, itu siapa? Rasul. Sahabat Rasul. Mereka memilih dunia atau yang di tangan itu untuk Allah dibanding untuk Contoh Uthman tadi, anggaplah 100 ekor Kalau kita katakan 10 kontainer lah Bisa gak untuk jadi duit? Bisa gak? Atau Urwah bin Zuber tadi Bicara kebunnya, kalau dijual berapa hasilnya? Kalau 1 kilonya anggaplah kita katakan 20 real lah Atau 100 ribu Kalau satu kebun jadi berapa juta itu? Tapi ternyata apa? Dibuka kemudian disedekahkan untuk semua orang Ternyata bicara kaya miskin bukan barometernya apa Penampilan ada orang yang penampilannya miskin tapi dia orang yang paling paling apa paling kaya. Tapi ada orang yang penampilannya kaya tapi dia orang yang paling mis miskin. Ya, ini masih ada pertanyaan yang lain tapi waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita uh, sampaikan dan apa yang kita pelajari itu bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semuanya. Mohon maaf atas kelah salah dan kurang dari apa yang saya sampaikan. Saya jubkan Subhanakallahumma bihamdika Asyadu wa la ilahil anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh